Artis yang satu ini jelas yang Anda tunggu-tunggu yang Anda nanti-nanti. Pedangdut beken Jawa Timur, Asri kelahiran Kota Buaya Surabaya. Sudah cantik suaranya cakep anggun lagi. Terjuluk Ratu Anggunnya Indonesia. Ada MJ Entertain, juga ada Mike Proshooting. Kasih oplok-oploknya mana untuk Anis luar biasa selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh